الحمد لله الحمد لله الذي أجل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله مصلّي وسلّم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حقت قاته. Wa la tabutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Faya ibadullah Ittaquullah Fakat faza man taqam Ma'asyur muslimi, jama'ah solat jub'an yang dirahmati oleh Allah Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipatgandakan Allahumma amin. Bahasa muslimin terlebih hari ini adalah hari-hari yang sangat mulia. Saudara-saudara kita yang berada di Mekah hari ini mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Kita berdoa mudah-mudahan Saudara-saudara kita, jemaah haji yang sedang ukuf di Arofa Mendapatkan haji yang mabrur Sahian yang masykur Dan tijalotan lantabur Kita berharap mudah-mudahan mereka, saudara-saudara kita juga mendoakan kita yang ada di tanah air Mudah-mudahan kita, umat Islam di tanah air ini mendapatkan keadaan yang tentram aman dan dapat melaksanakan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalimu samin, orang yang wukuf di arafah itu adalah inti dari ibadah haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajj wa arafah, haji itu intinya ya wukuf di arafah. Karena itu mereka yang sudah ikut wukuf di arafah maka menurut istilah kita orang Indonesia mereka sudah berhak menyandang gelar haji atau hajah itu ringkasnya semacam demikian tapi kalaupun ada orang yang berangkat ke Mekah sekalipun berlama-lama di sana dia tidak pernah wukuf di Arafah pada hari yang telah disepakati yaitu hari Arafah maka bukanlah orang tersebut sebagai seorang yang haji atau hajah. Adapun ketentuan untuk masalah hari Arafah itu tentu mengikuti istihad dari ru'yatul hilal yang dilakukan oleh para ulama dan tokoh-tokoh ahli ru'ya yang ada di kota Mekah. Sedangkan kita di Indonesia hari ini bukanlah yang namanya hari Arafah, tapi yang disunnahkan untuk puasa justru utamanya yaitu tanggal 9 Zulhijah. Kalaupun hari ini namanya tanggal 8 Zulhijah, hari Tarwiyah dan besok diistilahkan dengan hari Arafah walaupun waktunya tidak tepat dengan kondisi di Mekah. Kalau di Mekah besok adalah Yaumul Adha atau hari Idul Adha sedangkan kita di Indonesia mengikuti istihad para ulama ahli ruqyah yang ada di Indonesia maka awal awal ruqyah dilihat pada satu dulhijjah itu mengharuskan tanggal 10 dulhijjah untuk melaksanakan hari idul adha jatuh pada tanggal 10 dulhijjah atau hari ahad atau hari minggu itu perbedaan mengapa ada orang bertanya, di Mekah hari ini, hari Jumat adalah mereka wukuf di Arafah Sedangkan di Indonesia, menurut rukia yang diizbat oleh pemerintah, justru bukan hari Sabtu atau besok, malah mengikuti hari Ahad. Yang demikian ini tidak apa-apa terjadi, karena masalah VK itu zoniyud dilalah. Hanya praduga zoniyud dilalah itu dun saja perkiraan dalilnya itu secara perkiraan bukan qat'iyud dalalah sesuatu yang wajib pasti itu di dalam dunia usul fikih konon pernah terjadi tatkala sahabat muawiyah menjadi penguasa atau tampuk pimpinan setelah sayidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib memegang tim pimpinan dunia Islam kemudian dipeganglah oleh sahabat muawiyah Suatu saat sahabat Muawiyah juga pernah berbeda pendapat tatkala beliau memimpin umat Islam dengan menggunakan kota Irak sebagai pusat pimpinan sedangkan sahabat yang lain seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas tetap menduduki kota Madinah. Suatu saat Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ketamuan tamu dari Irak yang menjadi pengikut sahabat Muawiyah. Itu melaksanakan sebut saja hari Idul Adha-nya hari Jumat Setelah ditanya kenapa kok hari Jumat Ya karena awal Rukyah tanggal satunya mengharuskan Idul Adha di hari Jumat Kemudian dijawab oleh Sidna Abdullah bin Abbas Kami justru sebaliknya Kami mengatakan hari Sabtu Maka Idul Adha saat itu yang dilakukan oleh para ulama di kota Madinah, hari Sabtu tidak sama dengan pemimpinnya yaitu sahabat Muawiyah. Maka warga Madinah mengikuti ijtihadnya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang termasuk dari orang alim di kalangan para sahabat. Jadi ringkasnya di Irak itu hari Jumat sedangkan di Madinah hari Sabtu ini terjadi di kalangan para sahabat, karena itu jangan heran, kalau sekarang di Indonesia berbeda dengan ketentuan orang-orang atau ulama yang ada di Saudi Arabia ini sudah lumrah terjadi pada dunia fikih terjadi perbedaan pendapat, karena di dalam atas syafi'i khususnya bahwa ru'yatul hilal itu boleh pada likulli masafatil qasri ru'yatun, katanya madhab syafi'i setiap masa masafatul masa masafatul koser itu jauhnya kurang lebih sekitar ada yang mengatakan 84 km atau gampangnya 100 km itu ada ru'yah sendiri-sendiri jadi ada kalanya di malang ini sudah itul adha di gerse belum itul adha kemudian lebih lagi jauh di Rembang sudah Idul Adha lebih jauh lagi di Sarang belum Idul Adha. Ini terjadi dan boleh hal tersebut. Tapi karena zaman sekarang sudah ada dunia IT yang sangat modern maka biasanya disamakan untuk satu negara. Indonesia ya ikut Indonesia. Tapi di zaman Imam Syafi'i enggak demikian. Li kulli masafatil qasri ru'yatun pada setiap batas untuk bolehnya Orang penjamak dan koser itu boleh melakukan rukyah sendiri-sendiri. Jadi ulama malang di zaman itu boleh menentukan hari rayanya Sabtu misalnya. Sedangkan ulama gerse boleh hari rayanya Ahad. Ulama demak boleh hari rayanya Sabtu sama dengan malang demikian dan seterusnya. Terjadi perbedaan-perbedaan dan itu lumrah. Karena zaman itu belum ada Haiti atau belum ada internet, belum ada televisi, belum ada penyiaran sehingga tidak menjadi gejolak apapun di kalangan para ulama zaman Imam Syafi'i masih hidup atau orang-orang setelahnya itulah perjalanan fikih yang perlu kita fahami jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi kenapa kita harus sholat idul adhanya tidak besok padahal hari arafahnya ditentukan oleh para ulama di Mekah itu sekarang kalau mengikuti yang semestinya mengikuti dunia global, ya seharusnya besok kita melaksanakan itu adha Tapi karena usul vki atau kedu vki tidak seperti itu, tidak mengikuti dunia it, maka kita tetap menggunakan dunia vki sebagai pijakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena itu dikatakan ibadah itu tergantung di waktu wal makan, ibadah itu tergantung dengan kondisi waktu dan makan atau zaman wal makan. Seperti saat ini kita sholat Jum'at Kalau di semua sehari sholat Jum'atnya Ya sekarang ini Atau gampangnya jam 12 siang Itu adhan Kita tidak bisa mengikuti kaidah dengan di Mekah Kalau mengikuti kaidah di Mekah Saat ini di Mekah masih jam 8 Jadi tidak mungkin kita melaksanakan sholat Jum'at di Mekah Jam sekian ini Karena waktunya tidak tepat kenapa? karena tidak tepat dengan waktu dan makan waktu, tempat dan makan alias waktu dan tempat az-zaman wal makan demikian juga misalnya ada orang Eropa yang muslim datang ke Indonesia ingin sholat maghrib maka waktu yang digunakan adalah adhannya orang Singosari bukan adhan Eropa diperlakukan di Singosari kalau datang di sini. bagaimana? yaitu dengan jarak waktu dia tidak bisa Misalnya telpon kepada saudaranya yang ada di Eropa Apakah di Eropa sudah adhan maghrib? Kalau sudah adhan maghrib saya akan sholat Padahal di Indonesia -nya baru jam 4 sore misalnya Tidak demikian tata cara VG Tapi kalau sudah masuk di wilayah Singwasari Maka adhan maghribnya wajib ikut adhan maghrib Singwasari Demikian dan seterusnya Masya muslim mudah-mudahan keterangan singkat ini bisa membuka wawasan kita Sehingga kita tidak bingung lagi kenapa kita hari Ahad melaksanakan Idul Adha sedangkan di Mekah justru hari Sabtu melaksanakan Idul Adha. Itu adalah perbedaan pendapat yang memang boleh dan terjadi bahkan di zaman para sahabat pun sudah terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya Allahumma amin. Ja'anallahu ayakumnal faizin wa adkhalanaw iyakum fil ibatis salihin wa razaqanaw iyakum mahabbata sayyidil mursalin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في سلمك فَوَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْكُرْرَةِ الْعَظِيمَةِ وَنَفَعَنِ وَيَكُمُ الْآيَاتِ بَدِيلًا حَكِيمٌ فَتَقُبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ